بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ختم النبيين لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim Aynama takunu yudarikumul maut Walau kuntum fi burujim musayyadah Dimanapun kamu berada, kata Allah Kematian itu pasti dan pasti akan mendatangi kamu Meskipun kamu mencoba bersembunyi Di dalam pintu besi yang ditutup rapat-rapat Dalam firman Allah yang lain disebutkan Kullu nafsin za'ikotul maut Setiap yang bernyawa pasti akan mati Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat Jamaah pengajian LKII Di Masjid KJRI yang dirahmati Allah Seperti yang bisa kita lihat Bahwa pada malam hari ini Kita membicarakan sesuatu Yang sebenarnya Kalau orang Sumatera bilang ngeri-ngeri sedap ya Bicara soal kematian Mau tidak dibicarakan Pasti terjadi Kalau dibicarakan rasanya kok belum siap ya. Mudah-mudahan Tema kita pada malam hari ini Kematian dalam perspektif tasawuf Bisa membuat kita semakin jelas Membuat target-target rencana-rencana yang besar Apa yang mau kita buat dalam hidup ini Tentu saja Kualitas kematian seseorang itu sangat ditentukan dengan kualitas hidupnya Apakah seseorang itu kematiannya baik atau tidak sangat tergantung dengan rencana-rencana yang dibuatnya hari ini Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran أَفَحَسِبْتُمْ <Sess> أَنَّ مَا خَلَّقَنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ Apakah engkau mengira bahwa kamu diciptakan Allah untuk urusan yang sepele-sepele? Untuk urusan yang kecil-kecil. Kecewa dengan urusan kecil, marah dendam dengan urusan yang kecil. Ya, ataukah engkau juga menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Apakah ada di antara kita yang menyangka kita tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ayat ini sebenarnya berupa Meski dalam pertanyaan tetapi itu sebuah pernyataan tegas Wahai manusia seolah-olah Allah ingin mengatakan begitu Jangan kamu menyangka bahwa aku menciptakan kau untuk urusan yang kecil-kecil Dan jangan pula menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Kalau ada yang menyangka seperti itu kita salah Allah ingin mengatakan kita pasti dikembalikan kepada Allah Dan untuk itulah Allah punya rencana dan tujuan yang besar Kenapa kita diciptakan Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi persiapan yang nyata Kita perlu action dengan rencana-rencana yang terbaik Harus selalu saya ulangi Kalau kita gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan Jadi kegagalan is a matter of time Ya, kalau kita gagal, jadi bisa diprediksi kita gagal. Tapi insya Allah kalau kita berhasil membuat rencana yang terbaik dalam hidup ini, berhasil membuat rencana, insya Allah kita merencanakan keberhasilan. Hadirnya Bapak Ibu pada malam hari ini kemari, mudah-mudahan ini bagian dari rencana besar kita. Meski kita tidak kaya-kaya amat misalnya di dunia ini, Tapi Allah akan mengganti dengan kekayaan yang tiada tarah. Meski gelar pendidikan kita tidak tinggi-tinggi amat, tapi Allah akan memberi gelar yang sesungguhnya. Kalau gelar di dunia ini hanya pemberian manusia, yang memberi pun sebenarnya manusia. Apalah arti gelar yang diberikan manusia? Kemuliaan itu bukan dari manusia, tapi kemuliaan dari Allah. Ya. Yang kebut kemudian di dunia ini tak punya pangkat, yang tak pu punya jabatan, itu hal yang biasa di dunia. Di dunia memang bukan untuk tempatnya berpuas-puas diri. Insya Allah, kita semua ini termasuk orang-orang yang berhasil membuat rencana-rencana besar dalam hidup kita. Sebelum pembicaraan berlanjut tentang kematian ada baiknya, kita merenungi 2 uh, menit tentang kematian. Silahkan kita lihat Ini nafas terakhir orang yang Ya Ketatnya persaingan hidup Krisis finansial Target pekerjaan Lilitan hutang, perusahaan, dan sejuta masalah di tempat kerja Serta tekanan hidup yang semakin sulit telah membuat Anda lupa dengan kematian Na'udzubillah Demikian pula berkumpul dengan orang yang kita cintai Keluarga, sahabat, pergi berlibur, makan minum di restoran Belanja di mall, konser musik, nonton televisi dan baca novel Telah membuat Anda lupa dengan kematian Memang ingat akan kematian Merupakan hal yang menakutkan kebanyakan orang Sehingga topik pembicaraan tentang maut sering dihindari oleh manusia Sehingga paling sering dilupakan Tapi celakanya manusia tidak bisa menghindar Dari datangnya ajal tapi suka tidak suka mau tidak mau piala bergilir itu pasti akan menghampiri kita bahkan bukan suatu hal mustahil setelah nonton tayangan ini mendengarkan ceramah ini Anda akan menghapuskan napas terakhir hunus Karena itu, Bapak-Ibu, pada malam ini saya tidak lebih menyampaikan tiga hal. Yang pertama, memahami hakikat kematian tentunya dalam perspektif tasawuf. Yang kedua, tanda-tanda yang dapat diketahui jelang kematian. ya Dan yang ketiga, cara-cara cara mempersiapkan kematian. Ini yang saya sebutkan tadi. Cara-cara mempersiapkan kematian yang terbaik, yang membuat rencana yang berhasil, merencanakan keberhasilan. Ya, rencana yang berhasil, akan meren... orang yang berhasil membuat rencana sama dengan merencanakan keberhasilan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kematian itu di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan dalam surat Az-Zumar. Ya. Ayat surat 39 ayat 42 Yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Ditahan Allah Dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang berpikir Inna kala kaum yatafakkarun. Kalau berdasarkan ayat ini Bahwa saat kita tidur sebenarnya itu kita dalam keadaan mati juga Ya Kalau ditahan Allah nggak dikembalikan itulah yang sebenarnya mati Yang dikembalikan Allah berarti kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena itulah setiap doa mau tidur kan kita baca, ya? Apa doanya bu? Bismillah, Bismika Allahumma ahya, wa Bismika amud, ya dengan atau atas nama Engkau ya Allah, aku diberi kehidupan, aku bisa hidup. Dan atas nama engkau pula Aku diberi kematian Setelah itu ketika bangun tidur Kita juga berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana waillahil nusur. Ya Segala puji bagi engkau ya Allah Yang sudah menghidupkan aku Setelah engkau matikan, Ba'da, Ma'amatana setelah kematian kami. Dan, Kepada engkaulah tempat kembali yang sesungguhnya. Kemana kita kembali yang sesungguhnya, Bu? Kematian. Jadi, kematian dalam perspektif Al-Quran ini, Ditahannya ruh. Diambil ruh. Siapa yang mengambil ruh, Bu? Sang pemilik ruh, dialah Allah. Persoalannya, Apakah Allah mengembalikannya atau tidak? Di disitu bedanya orang yang masih diberi kehidupan atau tidak Kalau memang waktunya sudah datang ajalnya ditahan Allah Kalau waktunya memang masih diberi kehidupan Dikembalikan Artinya hanya masalah waktu It is a matter of time Whether our God will return our ruh or not ya Akan mengembalikan ruh kita atau tidak Jadi sekejap saja Sekejap saja Kalau memang terjadi Kadang-kadang kita heran Ya Allah Usia yang sebenarnya masih sangat muda Sudah dipanggil Allah Kemarin masih sama-sama belanja Masih sama-sama tertawa dengan kita Sudah dipanggil Allah Sekejap saja Orang yang kemarin masih tersenyum-senyum Bersendagurau dengan kita Kalau Allah menahan roh itu Tutuplah buku, sudah. Tidak ada lagi waktu untuk muhasabah. Seperti kita ini, subhanallah, ini harga yang sangat mahal. Ini kita bisa muhasabah, bisa menakar usia kita, menghitung-hitung usia kita, apa rencana-rencana yang terbaik yang hari ini mau kita lakukan, masih bisa. Ya, kalau sudah waktunya datang, tak bisa lagi. Sebentar aja. Karena itu ya ini hal yang pasti Kalau memang diawali dengan sakit Kalau pada akhirnya dipanggil Allah Saya sering mengistilahkan dengan Bukan obat yang tidak mujarab Ya Bu Bukan dokter yang tidak profesional Tapi kalau memang Allah sudah menahan roh itu Sudah tutup buku Ya. Makanya nggak usah jadi kaget Kalau dipanggil Allah Semuanya harus dalam keadaan siap ya Allah Aku siap ya Allah Semua kehendakmu Aku datang darimu dan kembali kepada engkau ya Allah Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran Ketika dia sudah dipanggil Allah Masuk dalam kuburan Masih belum terima Kok cepat sekali Ya Dia bilang, "Robbi laula akhirtani." Ya Allah, kenapa enggak ditunda sebentar lagi ya Allah? Laula akhirtani, tolong ditunda dulu. Laulah akhirtani ilal ajalin qarib, sebentar pun boleh lah ya Allah, jangan sekarang, tunda. Ya. Laula akhirtani ajalin qarib. Kalau engkau tunda sekejap saja, sebentar saja, fa aku minas salihin pasti, aku akan berbuat baik Aku akan menjadi orang yang sangat dermawan Membagi semua, gak terlalu menahan-nahan hartaku Aku akan bagi Aku tidak akan pelit lagi Aku akan beribadah Aku akan selalu khusuk sholat Lah ini, orang ini sudah dipanggil Allah Masih minta dikembalikan Kemarin sudah dikasih umur 50, 60, ngapain? Sudah waktunya dipanggil, jangan minta kembali lagi Nah ini kan sebenarnya orang yang lupa, sudah dikasih peringatan Jangan menyangka kamu tidak dikembalikan kepada Allah Kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam hidupnya tidak biasa dia berdialog dengan Allah Orang yang banyak berzikir, itu namanya dia berdialog dengan Allah Orang yang selalu membaca Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Itu sebenarnya dialog Tapi kalau bisa masuk ke dalam itu zikirnya, Hasbi Allah. Wa ni'mal waqil dibaca setiap hari Allah Nggak kaget lah kalau sudah dibaca begitu kita berdialog dengan Allah la ilaha illa anta Subahanaka inni kuntu minal Serahkan sama Allah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal kalau ini dibaca jadi zikirnya yang seder sederhana yaitu subhanallah walhamdulillah walailaha ilaha illallah wallahu akbar Hasbiallah, wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim. Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoyah itu tadi. Ya. Ya jadi itu diulang-ulang itu tanda kita ada dialog Kalau udah dialog sama Allah, insya Allah Allah akan kasih kita hikmah-hikmah. Tidak terlalu kaget dengan apapun yang kejadian, hal-hal yang besar kita tidak kaget lagi karena kita sudah dibuka atmosfer pemahaman kita tentang hakikat hidup ini. Bahwa soal hidup, soal kematian itu adalah sebuah dinamika saja, Sebu apa ya, semacam satu paket. ada siang ada malam ya ada gelap ada terang ada musim kemarau ada musim hujan ada hidup ada mati satu paket itu jadi jangan kayak yang tadi itu minta ditundalah mau bersedekahlah mau salatlah kemarin sudah dikasih 50 tahun 60 tahun ngapain kok udah dikubur baru minta dikembalikan ya Kira-kira uh, kan kalau ada orang seperti itu kata Allah apa kata Allah lah tempatmu di sini bukan mau beramal lagi betul nggak bu Bisa mau beramal di kuburan sudah ditutup buku kok mau beramal lagi kata Allah tempatmu di kuburan ini untuk sekaranglah untuk membalas amal yang sudah engkau lakukan ketika kamu hidup di dunia saatnya untuk membalas bukan mau beramal. Pokoknya kembalikan ya Allah. Ya samalah kayak orang kecelakaan masuk rumah sakit terus dia janji nanti kalau sembuh saya tidak akan kencang-kencang lagi naik kendaraan. Saya akan sangat hati-hati karena masih sakit. Begitu sudah sembuh lupa diri lagi. naudzubillah Itu penyakit orang begitu sama kayak orang masuk dalam kuburan itu minta dihidupkan. Apa kata Allah? tempatmu di sini mau dibalasi bukan mau beramal di disinilah tempat membalas apa yang sudah engkau lakukan ketika kamu hidup di dunia kata Allah dalam Al-Quran itu hada. yang sudah rasakanlah olehmu inilah saatnya untuk membalas karena engkau sudah melupakan kesempatan emas ketika kamu hidup di dunia Akhirnya mereka-mereka ini pun mengatakan wa kholu laukunna fi ashabi sair. Ya Allah, kalau saja dulu, kalau saja dulu, ketika aku hidup di dunia mau berfikir, mau beramal soleh, tidak terlalu membesar-besarkan sebenarnya masalah yang kecil. Aku tidak akan mendapatkan azab yang pedih seperti ini lah. Kalau ini nasi sudah menjadi. Bubur menyesalnya jangan dalam kubur Ayo kita sama-sama banyak menyesal di dunia ini Tentang kelalaian kita Ya bu ya Jangan menyesalnya di kuburan Percuma Ternyata bu Sudah di dalam kubur itulah baru terasa Loh, Betapa singkatnya rupanya hidup ini Kalau sekarang rasanya kok lama ya Usia kita sudah masuk 50-60 rasanya lama Tapi begitu masuk dalam kubur Ya Allah kok sebentar sekali ya Hilang semuanya, yang kita rasa kok dulu di dunia lama begitu masuk dalam kubur Ih, Ternyata banyak, baru terasa ketika dikubur hal-hal yang selama ini kita besar-besarkan Ternyata nggak ada apa-apanya setelah masuk dalam kubur Mungkin kita pernah kecewa dengan orang, kita merasa dikhianati Kita selalu memikirkan sepanjang hidup kita, begitu masuk dalam kubur nggak ada apa-apanya rupanya arti Selama ini kekecewaan kita mungkin karena egois kita sendiri kita kecewa sama orang Kita terlalu membesarkan hal-hal yang lain begitu masuk dalam kubur Ya Allah nggak ada artinya rupanya Ya Kalau saja kita mendapatkan hikmah bisa dibalik ya Bahwa kita nanti Kita sekarang ini sudah melakukan Sudah melakukan semacam apa ya Visualisasi kematian kita akan sungguh-sungguh mengecilkan yang memang kecil dan membesarkan yang betul-betul besar itulah sebenarnya uh, yang dirasakan para sufi karena memang sudah dunianya berdialog dengan yang maha besar mereka memuji Allah yang sungguh-sungguh besar ya mereka memuji Allah yang sungguh-sungguh maha rahman dan rahim Yang dia puji itu memang benar-benar Allah Pernah dengar bu orang kafir yang budiman? Orang kafir yang budiman itu memang dia menyembah Allah Memang dia sholat Tetapi dia sholat, dia baca Quran yang dia pikirkan Tuhan yang ada dalam pikirannya ya Bukan Tuhan yang sesungguhnya Selama ini dia berpikir Tuhan itu seperti ini, seperti itu Tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya dalam pikiran Tuhan itu tidak berada dalam pikiran kita Makanya kita dengan berzikir itu Insya Allah kita memang menyembah Tuhan yang benar-benar Allah Jangan sampai kita menjadi kafir yang budiman Menyembah Allah, tapi Allah dalam pikiran kita Insya Allah, Allah tempat kita kembali Kalau kita sebut terus zikir Ya Saya dulu diajarkan ketika belajar tasawuf itu Bagaimana kita berzikir Sesuai dengan naik turunnya nafas Ya Naik turunnya nafas itu Kita hirup, kita hembus Sebenarnya itu adalah Kendaraan untuk berzikir sebenarnya Jadi para supi menerjemahkan Nafas itu yang kita tarik, hirup dan kita keluarkan, itulah sebenarnya kendaraan roh. Ya, itu kendaraan roh. Ya, kenapa kok nafas yang kita tarik hirup setiap hari itu kalau kita ikuti dengan berzikir, Subhanallah indahnya. Jadi tidak ada hari-hari yang terlewat, tidak ada detik-detik yang terlewat kecuali berzikir. Ya, kalau ini bisa kita amalkan luar biasa Makanya dal dalam tarekat-tarekat tertentu Dalam tarekat-tarekat tertentu itu eh, Mereka berzikir dengan eh, Seolah-olah mereka sedang berolahraga Dengan mengatur nafas sehingga eh, Menimbulkan rasa kepercayaan diri yang sangat kuat Sehingga mereka menjadi orang yang sangat percaya diri, memiliki visi-misi yang jelas tentang kehidupan ini dan tidak mudah lalai dan tidak begitu terpesona dengan apapun yang ada di dunia ini, kira-kira begitu. Insya Allah nanti kita bisa amalkan ya Bu ya, bahwa tarik napas dan saat kita keluarkan itulah sebenarnya kendaraan roh. disitulah momentum untuk kita berzikir kepada Allah setiap detik jadi tidak ada yang lalai sia-sia walaupun hanya satu detik iya. nanti iya e, kenapa orang e, takut dengan mati biasanya tak kenal kan maka tak sayang mereka yang takut dengan kematian biasanya ya itu tidak tahu yang akan dihadapi setelah kematian Belum tergambar ketika ibu pertama misalnya datang ke LA ini Misalnya tidak ada orang pasti berpikirnya Duh gimana nanti ya Kan repot ya Jadi ada semacam takut-takut Belum pernah dan tidak ada orang Kecuali memang yang sudah ada orang atau sudah berkali-kali Nah banyak orang yang takut memang karena nggak tahu saja Karena nggak tahu saja Kalau sudah tahu ya, Dia tidak akan takut Yang kedua karena menduga yang dia miliki sekarang lebih baik. Dugaan yang salah. Ya mustahil dong kehidupan dunia yang rata-rata 65-70 tahun ini lebih baik dengan kehidupan yang unlimited. Lucu sekali kalau dianggap yang di sini lebih baik. Jelas-jelas banyak ayat yang mengatakan ya bahwa wal wa abeko. Akhirat itu lebih baik dan lebih yang kekal. Ya, kalau ada orang yang menduka, menduga e, di dunia ini lebih baik, itu salah besar ya. Kemarin kita cerita, Allah itu punya 100 rahmat Yang kita raih hari ini yang dinikmati manusia di dunia ini sejak Nabi Adam sampai sekarang Itu baru satu rahmat saja Sedangkan 99 rahmat lagi nanti diberi Allah Yang berikutnya kenapa orang takut mati? Karena membayangkan sulitnya pengalaman mati. Sulitnya pengalaman mati. Ya, Tapi mudah-mudahan dengan prinsip Ana indazon abdibi Aku berdasarkan persangkaan hambaku Mari kita sama-sama berprasangka yang baik dalam hidup ini Dan berprasangka yang baik Bahwa saat saat akhir kematian kita Kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga cemas terhadap keluarga yang ditinggalkan ini yang membuat orang takut mati nggak perlu cemas makanya setiap berdoa siapapun yang kita cintai kita titipkan kepada Allah ya kita titipkan Allah yang maha menjaga ya Bu ya titipkan semuanya kepada Allah yang terakhir Kenapa orang takut dengan mati karena tidak mengetahui Makna hidup dan mati Mungkin kita sudah tahu ya Hidupnya manusia ini secara jasad sebenarnya dia ini bayang-bayangnya Allah Sesuatu yang bayang-bayang tidak boleh jauh-jauh kepada yang asli Wujud asli itu adalah Allah Jadi kita ini hanya bayang-bayang Allah Ya, kita ini suatu saat akan diambil, kita hanya dititipkan, kita hanya dipinjamkan Ya, pahamilah asal usul dan hakikat kita, ya kira-kira begitu Ini bu, ini rumah masa depan kita <guluh> Ini rumah masa depan kita Suka tidak suka, mau tidak mau, ini rumah masa depan kita Para sufi itu dalam setiap ritual kehidupan Dalam setiap ritual melaksanakan perintah Allah Apakah dia sholat Apakah dia puasa Apakah dia melaksanakan haji Sebenarnya itu napak tilas kematian Ini kan seperti sholat ini Bedanya kalau sholat berdiri ini Tidur Bisa dibayangkan Bu Makanya kalau berzikir Kalau berzikir bayangkan itu di depan kita inilah gambar kita di depan mata kita. Kalau memang mau memprioritaskan hidup itu prioritasnya yang terbesar adalah ya ini. Ya. Kalau bicara mati ya itulah yang yang yang lebih pasti dari apapun yang ada di dunia ini. Misalnya saya pernah bukan pernah sampai saat ini saya Pernah, bukan pernah lagi, sampai saat ini saya ingin merasakan atmosfer tinggal di Los Angeles Misalnya dalam jangka dua tahun Itu keinginan Tapi apapun yang namanya keinginan, bisa iya, bisa tidak, bisa berhasil, bisa tidak Dunia ini kan kemungkinan, bisa ya bisa tidak Ibu-ibu pingin punya menantu orang Indonesia saja Eh, tahu-tahu dapat menantu orang Amerika. Loh, mana bisa dipastikan? Bisa ya, kan bisa tidak. Ibu pingin menghabiskan waktu di Indonesia. Bisa ya, bisa. Tidak. Semuanya serba mungkin. Serba tidak ya, atau tidak ya, tidak. Tapi urusan kematian, ibu nggak bisa bilang, saya mungkin hidup, mungkin mati. Nggak bisa. Bicara kematian, bukan mungkin. Pasti. ya. Jadi bayangkan kata para ahli sufi itu kalau berzikir bayangkan ada gambar kita di depan gambar seperti ini. Ya. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah kecintaan kita kepada Allah, itulah yang nampak berharga. Kalau orang yang memang selama ini yang dianggap yang paling penting dalam hidup ini adalah popularitas Pasti dia berjuang mati-matian supaya dia populer Orang itu yang dianggap yang paling penting Orang akan memperjuangkan sesuatu yang menurut dia paling penting Kalau yang menurutnya paling penting adalah popularitas Dikejar bagaimana supaya bisa populer Bagaimana bisa menjadi bintang sinetron, bisa jadi penyanyi Mohon maaf, beberapa informasi yang saya terima banyak orang Bisa menjadi populer, bisa menjadi penyanyi, mohon maaf ya, tidak semua. Beberapa itu harus mengorbankan kehormatannya. Na'udzubillah. Kenapa? Itu yang menurut dia paling penting. Makanya dia perjuangkan. Makanya kualitas kita itu, Bapak Ibu, sangat tergantung dengan pemahaman kita. Apa yang paling penting untuk kita perjuangkan dalam hidup ini? Hati-hati kita. Kalau menurut kita yang paling penting adalah uh, wajah yang cantik, misalnya... Pasti yang dia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan tubuhnya yang atletis, wajah yang cantik. Makanya tidak heran ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana ya. Kalau berhias lama berdiri di depan cermin. ya Suaminya sudah nunggu, ayo cepat mah, udah terlambat. Enggak, sebentar lagi, padahal sudah 15 menit nih. Akhirnya udah, begitu mau naik mobil nampak ada spion cermin lagi gitu kan. udah masuk ke dalam mobil tas dibuka masih bawa cermin lagi ya mudah-mudahan sekali-sekali begitu bercermin anggaplah ada gambar kita seperti ini dalam cermin itu mudah-mudahan nggak apa-apa itu menunjukkan kecerdasan kenapa ya kita memikirkan yang skala prioritas dong prioritas kita di mana ini yang yang lebih pasti nih ya Kalau misalnya Pak Dani di belakang mau pulang katanya ke Jakarta, bisa ya bisa tak, bisa tidak itu loh kalau Allah berkehendak sebelum pulang dipanggil nah. <laughs> mana bisa ditolak <laughs> nggak bisa Pak Dani menolak nggak bisa itu maunya Allah ya karena urusan mati kan pasti soal waktu soal ibu Deluan saya belakangan ya lain cerita kan gitu Atau di Bali, saya belakangan ibu duluan Jadi banyak orang lupa bahwa ada skala prioritas ya Kalau lagi-lagi yang menurut dia yang paling penting adalah harta Ya harta aja taunya Itu yang dia perjuangkan Kalau kecantikan-kecantikan, kalau gelar pangkat Tapi mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini skala prioritas kita adalah kembali kepada Allah di mana Allah merindukan kita, ya dan kita pun ridho dengan apa yang kita tinggalkan dan kita meninggalkan kesan-kesan yang baik, karya-karya yang terbaik, meninggalkan keturunan-keturunan yang terbaik dan kita menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu itu prioritas kita ya mudah-mudahan kalau memang itu prioritas ya perjuangkanlah yang prioritas ini secara sungguh-sungguh ya makanya kata Allah itakulhaha koti kalau memang udah pasti mati persiapkan mati dengan sungguh-sungguh kan begitu juga artinya Kalau bertakwa, takwa yang sungguh-sungguh. Kalau memang kematian itu pasti, ya siapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau mengaji, mengaji yang sungguh-sungguh. Kalau salat- salat yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang setengah-setengah. Begitu Allah mau panggil, panggil. Fa'idha ja'a ajaluhun layasta'khiruna sa'ata wa Kalau memang datang, gak bisa dimundurkan, gak bisa dimajukan walau sedetik. Para sufi itu, karena memang setiap ritual, setiap salat yang dia gambarkan adalah kematian Mau berangkat haji yang dia bayangkan itu adalah kematian Jadi begitu kematian yang sesungguhnya datang tidak kaget lagi Memang untuk itu dipersiapkan semuanya Tapi orang yang begitu di, mudah dijinakkan dengan harta, dijinakkan dengan pangkat jabatan Oh nggak siap kalau dipanggil itu, kok cepat sekali Mudah sekali dijinakan ya. Semua yang kita usahakan penting Tapi jangan terlalu jinak Terlalu jinak, jatuh kita terseret-seret Dengan apa yang kita cari Kita bermohon kepada Allah ya. Uh. ya mohon maaf Bapak Ibu Kebetulan ini laptop baru Saya terima tadi setelah diperbaiki Mungkin sebelum kita mengetahui Ada dua cara tentang kematian Coba kita lihat dulu Episode ini untuk menggambarkan tentang kematian ya, ada renungan kematian ini. Jadi masih manual dia karena... Ini renungan kematian, sama-sama kita lihat. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Ya. Kematian tidak mengenal waktu dan keadaan. Kapan saja, setiap detik, tak bisa kita sangka. Iya. Oh, Ya ternyata kematian terkalang memang seperti itu. Begitu tiba-tiba semua juga mereka sebelumnya tidak pernah menyangka pikirnya berjalan seperti yang direncanakan. Mungkin diantara yang dipanggil Allah itu punya rencana yang masih banyak sekali untuk dunia ini. Tapi begitu datang berbagai macam bencana atau datang hal-hal yang membuat kematian itu segera merenggut, ya tidak bisa ditolak. Di sinilah memang. Setiap kita harus mampu melipat Misalnya ada keinginan-keinginan Kita lipat bahwa keinginan yang jelas Pasti adalah Keinginan Kita kematian itu Kalau dijemput Allah Insya Allah kita betul-betul sudah dalam keadaan siap Amin Dua cara datangnya kematian Jadi dalam Al-Quran itu jelas Ada dua cara kematian Kita lihat Yang, pertanya, yang pertama firman Allah surat An-Nazi'at an. Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras Berarti ada kematian yang memang Dimana malaikat mencabut nyawa kita itu dengan sangat keras Dengan sangat sakit ya Dengan sangat berat Ini tentunya kematian yang sering kita sebut dengan suul khatimah kematian yang yang buruk. Naudzubillah kita bermohon kepada Allah. Kan kita selalu berdoa. Allahumma robbana hawin alaina fi sakaratil maut wanda jadaminan nari walafwa indah hisab. Ya Allah lembutkanlah, ringankanlah, mudahkanlah ketika ajal itu menjemputku ya Allah ketika roh itu engkau ambil mudahkan dan ringankan. Kemudian kematian yang kedua adalah kematian yang dengan lemah lembut. Wan nasitati nasto demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringan. Mudah-mudahan ya Allah kita yang hadir pada hari ini dan orang-orang yang kita cintai termasuk kematian yang kedua di mana kita Dipanggil Allah dalam keadaan siap Dalam keadaan ikhlas berserah diri ridho kepada Allah Sehingga kematian itu ringan dan mudah Dan itu hanya bisa terjadi Kalau kita tidak mudah dijinakkan Dengan apapun yang di dunia ini Kita tidak mudah terseret-seret Dengan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini Karena hati kita ini Untuk Allah semuanya Dipersembahkan dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Kesadaran seorang mukmin ketika mendapat ujian inna wa inna ilahi Semuanya ini kita dari Allah dan kembali kepada Allah Ini hal yang pasti Jika kita menyadari hal ini maka tidak perlu sombong ketika diberi nikmat oleh Allah Ngapain sombong? Kita cuma dititipi Kemudian kita tidak akan putus asa jika kehilangan sesuatu Apa? untuk apa kehilangan apa merasa kehilangan sesuatu yang dititipkan kalau diambil sama pemilik tidak nggak perlu merasa kehilangan barang-barang titipan karena itu Imam Ibnu Athaillah mengatakan jika ingin sukses bahagia di akhir perjalananmu kamu harus kembali kepada Allah sejak awal permulaan kalau mau bagus di akhirnya ya harus memulai terus-menerus, dimulai lagi, kita mulai lagi Kita anggap ketika kita beribadah kita baru memulai, ya dan mudah-mudahan kita anggap ketika ini baru memulai dan seolah-olah ini juga yang terakhir jadi sangat berhati-hati. Kalau mau sukses di akhir bagian akhir perjalanan hidup kita harus terus-menerus dikembalikan ditarik lagi, ya dalam rangka untuk mereview me me ya perjalanan ibadah kita ini sudah kelasnya sampai mana. Ya, inilah yang seharusnya bisa kita e, buktikan bahwa kita memang melakukan persiapan yang besar Kemudian Imam Ibn Ata'la juga mengatakan Siapa yang awal perjalanannya bersinar, akhir perjalanan hidupnya juga akan bersinar ya, Kalau memang sudah cahaya itu yang kita hadirkan setiap hari dalam diri kita insya Allah Yakin kepada Allah bahwa akhir hidup kita juga akan bersinar Amin Kemudian Imam Ibnu Atta'ilah juga mengatakan Dunia memang diciptakan untuk membuatmu tidak pernah puas Kelelahan mengejar yang sementara ini atau dunia adalah Karena Allah ingin menarikmu kepada kenikmatan tiada tara Ya supaya kita merasakan kenikmatan yang sungguh-sungguh Karena itulah tidak perlu diberikan kepuasan di dunia ini Kalau semua doa yang kita minta semuanya dikabulkan, ya kalau semua yang kita inginkan sudah ada di dunia ini, orang nggak akan penasaran lagi nanti di akhirat, ya karena itulah beberapa doa itu ditunda sama Allah, beberapa permintaan kita belum dikabulkan karena Allah ingin menunjukkan kenikmatan yang tiada tara nanti, ya dan. Bersyukurlah orang yang punya harapan yang besar Itulah yang penting dalam beribadah Membangun harapan Jangan sampai harapan itu Berkurang kepada Allah ya Bisa-bisa saja orang yang mungkin kita lihat ibadahnya Tidak sehebat kita Tetapi dia terus membangun harapan Bagiku punya harta Harus meningkatkan kekuatan iman Makin bertambah harta Iman akan bertambah Seharusnya begitu Bagiku yang kebetulan tidak diberikan Allah banyak harta di dunia ini Ya itu adalah cara Allah untuk mengganti dengan yang Lebih banyak mengganti dengan yang tiada tara Nanti itulah harapan-harapan yang harus kita bangun Saya kira ayat ini sudah sangat sering diperdengarkan dan dibacakan Inilah ayat tentang orang-orang yang memang dipanggil Allah dalam keadaan mana Allah rindu memanggilnya Ya ayya Tuhan nafsul Mutmainnah Irji'i ila rabbiki rodiyatam marudiyah Fadakhuli fi ibadih wadakhuli jannati Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini Termasuk menemui, mendapatkan kematian yang seperti ini Wahai jiwa yang sudah aku tenangkan Pulanglah kamu kepada Allah Dalam keadaan ridho dan aku pun ridho Masuklah kamu jadi bagian dari hambaku Dan masuklah ke dalam surgaku Amin ya robbal alamin. Tentang kematian yang berat tadi, kematian yang susah, yang menyakitkan. Umar bin Hatthap pernah bertanya kepada orang soleh yang bernama Kaab al Ahbar. Dia bertanya, wahai Kaab, tolong kabarkan kepada kami tentang kematian, kematian yang suul khotimah tentunya. Baik wahai Amirul Mukminin, kata Kaab, kematian yang suul khatimah itu laksana sepucuk ranting yang banyak durinya. Yang dimasukkan ke dalam perut seseorang Setelah tiap durinya mengait sebuah urat Ranting tersebut ditarik oleh orang yang amat kuat tarikannya Hingga tercabutlah sejumlah urat Yang ada di dalam perutnya dan tertinggallah sisanya Jadi ada yang tersangkut, ada yang tertarik Tercerabut usus-ususnya itu Dan ada yang tertinggal, begitulah Kematian yang su'ul khutimah Na'udzubillah kita bermohon kepada Allah Agar kita tidak termasuk Mendapatkan kematian yang Seperti ini Kalau orang seperti ini kematiannya sudah sakit Nanti setelah dikuburan juga mendapatkan Siksaan, di dalam neraka Juga berlipat-lipat Kesakitan yang dirasakan Na'udzubillah, sumah na'udzubillah Karena itu jangan terlalu jinak Lagi-lagi inilah yang harus kita lakukan Kalau mencintai sekedarnya saja Ya untuk apa terlalu cinta untuk di dunia ini toh pasti akan ditinggalkan, tuh bu? Puas puaskan saja kalau memang mau puaskan, tapi apa kita bisa menentang kematian? Beramallah sesuka memain-main aja ibadahnya, tapi yang harus dijawab apa bisa kita menolak setiap balasan Allah yang sakit dan menyakitkan itu? Tidak bisa. Kembali Imam Ibnu atauilah mengatakan. Siapa yang sukses Di akhir kehidupannya Biasanya memang selalu Memulai dengan rencana-rencana Yang besar dalam setiap awal aktivitasnya. Ini tadi, siapa yang bersinar e, Awal kehidupannya Memulainya dengan segala Ridho Allah, akan berakhir juga Dengan ridho Allah juga Apa sebenarnya Hakikat kematian itu Hidup dan mati adalah semacam dinamika syarat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi, ya lebih indah yang memang harus lewat dunia ini dulu. Jadi syaratnya untuk bisa mendapatkan balasan yang nikmat ya memang lewat pintu dunia ini dulu. Makanya lulus nggak kita di sini. Ya giliran panennya sebenarnya yang sungguh-sungguh panen ya ketika di akhirat nanti. Di sini tempat Mencangkul tempat bersusah-susah Tempat mendapatkan ujian kata Allah Tempat mendapatkan banyak cobaan Tapi panennya nanti di akhirat Insya Allah kita semuanya ini sudah merasakan panen sebelum Panen yang sesungguhnya Itu hanya dirasakan oleh hati yang selalu ridho kepada Allah SWT. Ya rugi kita Sudah hidup di dunia ini juga pas-pasan ya Tapi nanti kalau dipanggil na'udzubillah juga Allah tidak ridho dengan kehidupan kita. Waduh, biasa rugi kita. Kemudian orang para supi itu memang sudah biasa menerapkan, melakukan simulasi kematian. Mutu qoblaan tamut, matilah kamu sebelum mati yang sesungguhnya. Maksudnya mereka sudah biasa mengontrol hasrat, mengontrol keinginan. Mereka cukup sabar, mereka tahu. Prioritas yang sungguh-sungguh, mereka tidak mudah tergoda dengan dan terseret dengan jalan yang dibenci Allah. Kira-kira begitu. Jadi kematian itu juga bagi para sufi diterjemahkan momen penobatan seseorang jadi raja yang sebenarnya. Jadi sekarang ini kita belum jadi raja. Ketika Allah memanggil kita, disitulah kita disematkan krowan. Mahkota di kepala kita bahwa, Sudah waktunya kita menjadi raja Jadi kematian itu sebenarnya penobatan Diangkat kita menjadi raja Wah, Luar biasa Kematian juga diibaratkan menetasnya telur-telur Mungkin pernah saya sampaikan Telur ayam hanya bisa sempurna menjadi ayam Kalau telurnya menetas Bisa nggak bu telur itu Masih telur sudah kita bilang ayam nggak bisa telur ya telur ya ayam ya ayam kalau telur menetas baru bisa jadi ayam artinya sempurna menjadi ayam maksudnya apa maksudnya sempurnanya kehidupan itu sebenarnya ketika Allah sudah memanggil mengambil ruh kita itu menjadi sempurna tinggallah yang casingnya kan begitu jasad ini kan ceritanya casing nih tapi begitu ruh diambil Kemudian dia menjadi Apa ya Bersatu dengan sang pemilik Jadilah ruh itu abadi Jadilah ruh itu e, Tidak dikungkung oleh jasad lagi Jadi sempurna dia Jadi sebenarnya kematian itu Bagi para supi itu adalah Perjalanan kesempurnaan Ya Perjalanan kesempurnaan Ya Maut adalah saat berbahagia, berjumpa dengan sang kekasih. Bisa dibayangkan, Bu, kalau Bapak, Ibu, sepasang suami istri dipisahkan oleh sebuah keadaan, sudah berpuluh-puluh tahun, enggak, jangankan berpuluh-belasan tahun, enggak jumpa dengan suami atau istrinya berbelasan tahun. Ketika keduanya dilanda rindu yang sangat, Kuat, tiba-tiba tanpa diduga bisa bertemu Dengan rasa keharuan dan cinta yang besar sekali Mereka berpelukan Terus si istri bilang, Pak jangan marah, Pak Kenapa? Semua perhiasan-perhiasan yang dulu Papa berhilang semuanya Hilang semuanya, jangan marah, Pak Terus suaminya bilang, kenapa Papa harus marah Berjumpa dengan Kamu ini sesuatu yang sangat membuat papa bahagia enggak bisa dibandingkan hanya sekedar perhiasan-perhiasan. Apalah arti perhiasan dengan berjumpa dengan kamu. Kira-kira begitu. Bisa dipahami, Bu, ya? Mana lebih penting, Pak, berjumpa dengan <gir> istri atau berjumpa dengan hanya berjumpa dengan perhiasannya? Pasti berjumpa dengan istri nilai perhiasan menjadi tidak ada papanya. Apa nah, Seseorang yang berjumpa dengan Allah pada hakikatnya membuat yang lain itu kecil semuanya, nggak ada artinya. Benar yang dibilang Allah, yau mala yang faumalun walabanun ilaman atollah diqolbin salim akan datang suatu masa di mana orang merasa yang lain-lainnya itu jadi kecil karena sudah berjumpa dengan yang maha besar, kekasih yang menantinya. Kira-kira begitu. Terakhir. Maut adalah saat berbahagia berjumpa sang kekasih. Seorang pencinta tak akan pernah melupakan janji pertemuan dengan zat yang dicintainya. Ya, coba kita kembali ke film yang tadi. Ini masih manual karena ada kesalahan tadi. Iya, coba kita lihat ini durasi 2 menit. Ini tentang kematian. Ada orang-orang yang dimumikan yang tidak dikubur ya. Ini seperti inilah jadinya. tinggal tulang yang dipamerkan di situ. Tak satupun dari orang-orang yang hidup seratus tahun lalu ini, masih hidup sekarang. Kita seratus tahun ke depan Semua orang yang anda saksikan sekarang akan mati Dan tak hanya mereka Tapi setiap orang yang anda kenal Cintai Atau benci Termasuk anda sendiri Juga akan mati Karena setiap pengetani anda Sebenarnya mendekatkan diri Anda Kepada saat kematian Anda Pemahaman tentang waktu sesungguhnya Adalah penghitungan mundur saat kematian manusia Misalnya Telah ditakdirkan Berapa hari Berapa jam Atau bahkan beberapa menit lagi Setiap orang yang menyaksikan film ini Akan masih hidup Dan rentang waktu yang tersisa ini Semakin mendekati titik nol Dan akhirnya Waktu yang dijanjikan pun datang Dan penghitungan mundur pun berakhir Jantung Anda Yang telah berdetak bertahun-tahun Akan berhenti berdetak Dan Anda akan menghembuskan nafas terakhir Dan kematian akan membawa Anda pergi Tubuh anda mulai terasa dingin. Kini anda sedang menyaksikan tubuh yang semakin dingin setelah kematian yang direkam dalam kamera pemindai suhu. Suhu tubuh turun dengan cepat dan kematian. Ya berarti setiap kita sebenarnya terus menghitung mundur Kita berkejaran dengan waktu sampai pada akhirnya Dan pasti kematian itu akan menjumpai kita ya. Uh, Mau dengar bu kisah-kisah orang soleh saat berpulang ke Rahmatullah Ya sebagian sudah pernah saya sampaikan Hanzalah Sahabat Yang ketika diajak berjihad Padahal masih Bersenang-senang dengan istrinya Dia tinggalkan Begitu mayatnya tewas dalam peperangan Semua orang heran Jasadnya basah kuyup, Rupanya Malaikat Sudah memandikannya Inilah orang yang memang Sungguh-sungguh Berjiat di jalan Allah Allah balas dengan kebaikan Abdullah bin Mubarak Seorang supi yang begitu Detik-detik kematiannya dia mengatakan Jangan pernah menangis dengan kepergianku Karena aku akan berjumpa dengan sang kekasih yang aku tunggu-tunggu Bilal bin Rabah. Inilah momentum yang paling aku tunggu-tunggu. Jangan menahannya, wahai keluargaku, wahai istriku tercinta. Inilah sebenarnya momen yang aku momentum yang yang aku tunggu-tunggu. Di sinilah aku akan berjumpa dengan Allah dan kekasihnya Rasulullah SAW. Katanya, bagaimana zunnun al misri yang saya ceritakan kemarin? Ya, zunnun al-mistri begitu detik-detik kematiannya, keluarganya berkumpul. Terus dia keluarganya mengatakan wahai Zunun al Mistri tolong tinggalkan wasiat kepada kami. Zunun al Mistri mengatakan jangan ganggu aku. Tidak ada wasiat wasiat yang aku berikan saat ini aku sedang terpesona dengan keagungan dan kebesaran Allah. Saat ini aku terpesona dengan menyaksikan kehendahan Allah. Ya. Bagaimana Ibnu Arabi begitu juga. Inilah momentum yang aku tunggu-tunggu, inilah momentum yang sangat membahagiakan. Ya. Dan yang An-Nasai, saya su sudah pernah juga menyampaikan di sini, An-Nasai Pak, tahu Pak? Ini hari Kamis, An-Nasai mengatakan, Kamis depan, Minggu depan, Kamis depan malamnya, malam Jumat aku akan dipanggil Allah, tolong makamkan aku di hari Jumatnya. persis seperti yang dia sampaikan malam jumatnya dipanggil Allah lah dia tahu persis dia kapan wafatnya dan yang luar biasa Imam Ghazali dia wafat dia mandi sendiri dia wudhu dia kafani dirinya sendiri ketika mengafani kepalanya dia tidak bisa dia suruh kakaknya begitu selesai dia dikafani kepalanya saat itulah Imam Ghazali dipanggil Allah jadi sudah mandi sudah dimandikan sudah dikafani. Kenapa bisa terjadi begini? Karena memang ada dialog dengan Allah. Ya. Jadi, kalau nanti Ibu misalnya marah sama Bapak, jangan berani-berani mengkafani sendiri, aku akan mati gitu ya. Belum tentu. Gitu. Ya, kalau Imam Ghazali tahu dia kematiannya. Nih kisah-kisah orang saleh. Ya, luar biasa, mudah-mudahan Kalaupun kita tidak sampai seperti level ini Tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri dan bernohon Supaya kita tidak dalam kelalaian ya. Uh, Ini Banyak memang dikisahkan orang-orang yang berdosa Orang-orang yang kafir Pasca kematian Mereka mengatakan ya, Ketika manusia dikumpulkan di padang masyar pada hari berbangkit, kelak Dan orang kafir telah melihat dengan jelas akibat perbuatan mereka Menentang ayat-ayat Allah selama ini Mereka mengeluhi Ya Allah Engkau telah mematikan kami dua kali Dan menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa kami Adakah jalan keluar? Mungkin enggak kami bisa keluar dari sini Dari kesulitan yang dahsyat pada hari ini Apalagi Apa gunanya diucapkan? Sudah terjadi Rupanya periode manusia itu Seperti dalam Quran yang disebutkan Apa tadi katanya? Kami dua kali hidup, dua kali mati Jadi ini kita semuanya nanti mengalami Apa yang namanya dua kali mati, dua kali hidup Mati yang pertama ya Sebelum kita dimasukkan ruh ke dalam diri kita itu mati Sebelum kita diciptakan Allah itulah mati yang pertama Dan mati yang kedua saat kita Ya Saat kita nanti dipanggil Allah ketika di dunia ini mati yang kedua. kedua. Sedangkan hidup juga dua kali, hidup yang sekarang ini dan hidup di di akhirat. Jadi menyesalnya jangan di padang mahsyar, jangan menyesalnya di kuburan, menyesalnya hari ini kalau mau menyesal. Ayo sama-sama kita menyesal, mohon ampun, mohon tidak lalai lagi ya. Karena waktu terus mengejar kita. Ya, banyak kisah-kisah orang ya. luar biasa betapa kalau memang saatnya datang datanglah hari itu tutup buku semuanya tidak ada waktu lagi untuk muhasabah waktu untuk mau ini mau itu sudah tidak ada lagi selesai sudah ini Imam Bukhari pernah berkata peliharalah wak waktu waktu rukukmu ketika senggang maksudnya Boleh memperpanjang ruku dengan doa doa supaya kita dimudahkan saat Allah memanggil kita. Boleh jadi kematian akan datang secara tiba tiba. Tergakuh. Betapa banyak orang yang sehat dan segar bugar lantas meninggal dunia dengan tiba tiba banyak itu. Ya kata Imam Bukhari, pelihara waktu rukukmu Kemudian Aisyah berkata, Ya Rasulullah, adakah orang yang akan dibangkitkan bersama para suhada? Kata Rasulullah, ada. Siapakah orang yang dibangkitkan bersama para suhada? Yaitu orang yang mengingat maut 20 kali dalam sehari semalam. Berapa kali, Bu? 20 kali. Ini orang yang dibangkitkan bersama para suhada. Ya? Bagaimana cara kita supaya bisa dibangkitkan dengan cara yang baik, tidak lain dan tidak bukan harus menghargai sisa umur, ya. Kata Rasulullah gunakan lima kesempatan yang ada padamu sebelum datang yang lima. Ini sudah sering. Irtanim kan gitu. Jaga yang lima sebelum datang yang lima, ya. Sempatmu sebelum sempitmu. matimu eh, hidupmu sebelum mati sehat sebelum sakit waktu luang sebelum sempit apa nih masa muda sebelum masa tua kaya sebelum miskin itu kalau kita persiapkan ini namanya kita menghargai sisa umur yang diamanahkan Allah kalau nggak disiapkan itu namanya kita tidak menghargai sisa umur dan orang yang paling cerdas ini tadi orang yang paling rajin mengingat mati dan mempersiapkannya itulah orang yang paling cerdas yang akan memperoleh kehormatan di dunia ini ke di akhirat. Ini terakhir ya. Pahala yang mengalir biar pahalanya biar mengalir. Ini kemarin sepertinya sudah sebagian disampaikan apa yang membuat pahala terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil Allah. Mau ya Bu biar mengalir terus uji hal kata Rasulullah yang pertama mengajarkan ilmu ajarkan ilmu kepada siapa yang bisa kita ajarkan? mengalirkan sungai, membuat sumur, menanam tanaman Membangun masjid Orang yang mewariskan mushaf dan orang yang meninggalkan anak yang saleh. Nih, terakhir ya Para supi, di buku-buku para itu ditemukan hasil sebuah survei Tanda-tanda orang yang dapat dikenali satu tahun sebelum wafat Mau tahu bu, tanda-tanda satu tahun sebelum wafat? Ini berdasarkan survei. misalnya orang dia cerita, dia enggak tahu kalau dia akan mati, tapi dia cerita, aku seperti ini, aku seperti ini, oke dicatat. Setelah itu ada juga orang menceritakan yang, yang sama, ya, dicatat juga, ternyata dari ratusan atau mungkin ribuan yang mati, diketahui lah tanda-tanda satu tahun sebelum kematiannya. Jadi bisa diketahui satu tahun sebelum kematian, apakah... Kita sudah mendapatkan tanda-tanda itu berarti tahun lagi lah kita dipanggil Allah Yang pertama 12 bulan sebelum kematian katanya akan mendengar suara-suara aneh Suara-suara aneh itu suara lain dengan suara yang ada di dunia Ya lain dengan suara yang ada di dunia ini Aneh suaranya itu Apakah suara memanggil-manggil, suara orang berzikir, suara orang Menjerit begitu yang Berdasarkan cerita orang yang mau dipanggil itu Dia nggak tahu dia cerita begini Ternyata setelah dikumpulkan Banyak, sama pengalamannya sama Dan ternyata 12 bulan Setelah itu dia pun dipanggil oleh Allah Ini terjadi banyak orang Ada diantara bapak-bapak yang pernah mendengar suara-suara aneh? Ibu-ibu udah kenal do? Kalau belum berarti masih panjang lah ya? Masih Masih banyak persiapan yang bisa kita lakukan Ini 12 bulan Hah? padahal Bani udah pernah dengar Sembilan <laughs> bulan sebelum kematian Berdasarkan survei Tiba-tiba melihat sinar matahari bersinar hitam tahu-tahu kita keluar rumah Kok matahari sinarnya nampak hitam Kalau dia nampak seperti ini Katanya ini 9 bulan Lagilah dipanggil Allah Udah mudah belum pernah bu, ya melihat di warna hitam ya Loh Iya bulan sebelum kematian katanya Tiba-tiba melihat air berwarna kemerah-merahan Api tampak berwarna hitam Misalnya itu, mau masak ini Kok api biasanya enggak pernah warna hitam Ini tiba-tiba sekilas kok nampak warna hitam Udah pernah bu, Rasakan gitu Loh Kalau bapak belum pernah ya pak ya berarti masih panjang umurnya, ya, enam bulan. 100 hari sebelum kematian, katanya sekonyong-konyong di depan mata tampak seperti lautan, ya, terbentang laut yang luas. Tiba-tiba, ketika dia buka matanya, kok ada laut yang terbentang luas. pernah ibu, -ibu merasakan ini, pak Andani teman, belum ya? Ini kalau sekonyong-konyong nampak laut yang terbentang luas Katanya ini tinggal 100 hari lagi nih Ya Kalau udah pernah Kalau Pak Hamdani pernah nampak begini Ini zikirnya harus digogel nih Seguh banyak zikirnya ya Kalau belum insya Allah masih bisa lah 80 hari sebelum kematian Katanya apabila menopang tangan di atas kening sendiri Menopang begini Padahal di depan matanya sendiri, Ia tidak melihat lengannya lagi. Nggak nampak dia, padahal di depan mata. Nanti Ibu di rumah praktekkan ini. Coba ya, ketika dia gini. Kalau <guluh> tidak melihat lagi tangannya, Itu tinggal 80 hari lagi. Ya, Ini berdasarkan survei, Ibu ya. Survei itu kekuatannya namanya ilmu ya. Tidak dalam Quran, tidak dalam hadis, Tapi ini survei ya. Kurpi yang dialami oleh banyak orang 70 hari sebelum kematian Katanya tidak dapat menggerakkan jari manisnya dengan leluasa Coba Pak Dhani digerakkan jari manisnya Oh masih, masih panjang lah Ibu-ibu Kalau nanti di rumah agak paling jari manisnya Katanya tidak 70 hari lagi Ya 60 hari sebelum kematian, katanya tiba-tiba melihat bahwa matahari laksana cermin yang di dalam yang di dalamnya terdapat wajahnya. Dia lihat matahari tu ada gambar saya di matahari. Nah itu tanda-tanda 60 hari lagi lagi. Benar ya Pak? Nampak gambar kita di matahari. Kalau belum, Insya Allah masih panjang tu siannya. Belum pernah ada ya? Begitu dia lihat matahari, buku ada gambar saya di matahari. Ini cerita orang yang setelah itu memang beberapa orang terjadi berulang-ulang 60 hari lagi lah itu usianya. Tapi lagi-lagi harus saya tegaskan, ada yang jauh lebih penting untuk dipersiapkan daripada mengenal tanda-tanda. Mengenal tanda-tanda tapi kita ibadahnya juga nggak serius, ya sama saja. Yang penting kan persiapan dalam bentuk ibadah kita Yang cerita-cerita kemarin bagaimana syukur, keriduran kita Keikhlasan kita, taubat kita itu yang jauh lebih penting Kalau ini kan hanya sekedar pengetahuan ya 50 hari sebelum kematian tiba-tiba cahaya luar biasa indah menghilang Tetapi seketika menghilang Ada cahaya lewat indah sekali cahaya tiba-tiba menghilang Kalau itu kita kaksikan pengalaman orang yang seperti ini Usianya tinggal 50 hari ini bukan cahaya. 40 hari sebelum kematian katanya kupin akan berdengung terus menerus. Pernah apa rasa, Bu? dengung dengung Ah, bukan karena sakit, tapi tiba-tiba kok dengung-dengung ya? Ini katanya 40 hari lagi. Ya. Kalau 40 hari lagi masih banyak itu. Ya, untuk waktu Bertobat ya 30 hari sebelum kematian Perasaan kadang-kadang kosong dan tidak inang apa-apa Kadang-kadang sama anaknya kok bisa lupa Siapa nih ya? Oh, baru ingat lagi Oh anak saya rupanya ya. Lupa dia Ini siang atau malam Tidak sering-sering begitu Itu biasanya 30 hari Ada bu yang suka lupa sama anak sendiri pun lupa Kalau enggak berarti masih panjang lah insya Allah Langinya luka <gifat> 20 hari katanya sebelum kematian Di matanya seperti ada yang bergerak terus menerus Entah apa pokoknya ada yang bergerak Bergerak terus di matanya itu tanda 20 hari tujuh hari sebelum kematian Langit-langit mulut Yang ini 7 hari Minggu lagi Langit-langit mulut Apabila dijilat dengan ujung lidah Tak terasa geli lagi Coba Pak Dhani masih geli gak? kalau masih geli berarti masih panjang kalau sudah tak geli lagi tak sensitif lagi tinggal 7 hari ini cerita orang cerita orang yang menceritakan pengalamannya 7 hari lagi kalau nggak geli lagi Tiga hari sebelum kematian mendengar suara gaduh dan kadang-kadang mendengar suara tangis bayi yang baru lahir gimana suara bayu yang baru lahir bu itu ya itu tiga hari lagi Ini pengalaman orang yang cerita 24 jam sebelum kematian Napas yang keluar dari hidung Terasa sangat dingin Seperti salju Setiap bernafas memenduskan Terasa dingin sekali Sudah pak bernafas masih Masih hangat atau dingin sekali Kalau hangat berarti Masih panjang Kalau sudah sangat dingin hembusannya itu katanya tinggal 24 jam lagi Sudah terasa panas bisa menjadi kencet. Gemet yang ada pada bagian dada bergetar hebat. Ya. Dalam ciru yang lain juga secara singkat ya disebutkan. Eh, misalnya 7 hari sebelum kematian itu dia misalnya sedang sakit keras tiba-tiba sembuh nampak segar bugar dan mengidam makanan. Ingin sekali makan ini makan itu padahal awalnya sakit-sakit kok tiba-tiba sembuh ingin makan ini makan itu dia saja tinggal eh uh, 7 hari lagi terus uh, bagi ibu-ibu yang pakai anting-anting itu dari depan itu sudah nggak bisa dibuat lagi anting-antingnya karena sudah berbelok ke belakang itu biasa tinggal 7 hari lagi Dalam dalam penelitian yang lain tinggal ketika tinggal tiga hari lagi itu ketika ditidurkan di tempat yang rata itu sudah tidak ada ruang lagi di tengah-tengahnya, karena sudah rendah semuanya, kalau orang yang usianya masih panjang, masih ada ruang, walaupun lebih besar lebih, masih ada ruang, ruang di tengahnya tuh tapi kalau usianya memang tinggal tiga hari lagi, sudah jatuh semuanya walaupun genuh ada tetap ruangnya, tapi jangan nanti Pak Daniel mengunjungi orang sakit coba saya lihat dulu bawahmu, masih ada enggak? jangan ya itu tanda-tanda bagian e, jadi e, saya kira apa yang jauh lebih penting ini sekedar pengetahuan ya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita lagi-lagi mempersiapkan diri dengan banyak berdoa berulang-ulang berdoa banyak beristighfar banyak berzikir ya lagi-lagi tidak digunakan oleh apapun yang ada di dunia ini biasa-biasa saja tapi Bermuara semua yang kita lakukan untuk kepada Allah Itu jauh lebih penting Dan insya Allah lagi-lagi kita yang hadir pada hari ini Mendapatkan Husnul Fatimah dimudahkan oleh Allah semuanya Perjalanan akhir kehidupan kita segera sudah Tengah 10 sebelum kita tutup dengan doa Mungkin ada hal-hal yang bisa kita sering-sering mohon maaf banyak kekurangan Karena memang dalam dua hari ini Tidak bisa dioperasikan baru tadi eh, laptopnya nya eh, bisa dibenarkan sehingga ada hal-hal yang mungkin nampak tidak eh, dipersiapkan secara baik memang baru ini saya terima laptopnya. silahkan eh, kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup dengan dia. ya silahkan Pertanyaan apa saja ya? Itu sebenarnya pertanyaan yang bu, yang selama ini sudah kita ketahui eh, itu hanya sekedar salah satu proses saja. Itu sebagai sebuah proses akumulasi yang selama ini kita ibadahnya bagaimana? Gak bisa bisa menjawab pertanyaan kalau memang amal-amal sebelumnya eh, <tuh> tidak benar. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan Oleh kita sudah hafal Tidak bisa juga dijaya Ya kan Ya pertanyaannya kan yang biasa itu dalam hadis itu ditanya, Mantrat buka kan begitu Siapa Tuhanmu Ya kan Pertanyaannya lagi Atas kitabmu Mantrat buka siapa Tuhanmu Atas kitabmu Siapa, di mana si pun? Itu pertanyaan yang ada di dalam hadis itu. Ya, fiblat kita tentu saja, Muhammad ka'bah kan begitu. Siapa nabi Tentu saja yang dimaksud itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini, itu lagu-lagu itu maksimulasi saja dari ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Walaupun hafal. Kalau misalnya kita ibadahnya tidak bagus, tidak baik, banyak kejahatan, kita tidak akan mudah menjawab itu. Ya, makanya lagi-lagi bagaimana ibadah, kualitas ibadah kita, itulah yang akan menjadikan kita mampu atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, ya, Memiliki persiapan yang baik, ya dalam keadaan bersih tapi panggil Allah dan dimudahkan saat pertanyaan-pertanyaan meluncur dari malaikat, ya dan kita bisa menjawabnya berdasarkan ibadah kita sebelumnya saya kira itu Silakan Pak, bu, kita tutup dengan doa. Silakan kalian. go go di daerah tadi Bapak Gubernur lagi bagaimana menggunakan untuk pada waktu ke yang di untuk dengan cara penapas menurut menurut kebahagiaan para suci ya nafas itu eh, adalah penggerak ruh yang ada di dalam diri jadi makanya mereka menggunakan dengan teknik, -teknik. ya pernapasan tertentu sebenarnya Ada yang sangat sederhana Kita kan bernapas tanpa kita sadari Kita urut, kita keluarkan Urut, keluarkan Saya kira jangan dibuat Jangan dianggap sulit Ya, Ketika kita tarik Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Tapi nanti lama-lama Nanti yang terkatakan Ketika nafas keluar masuk itu Adalah Allah Allah, ya sama seperti detak jam yang terus menurut bergerak, sebenarnya itu adalah sarana aman, kita sedikit pun tidak boleh lalai dari berhukur kepada Allah. Tetapi memang ada orang-orang tertentu, saya sendiri belum, untuk teknik pernafasan yang lebih tinggi, sehingga ada orang-orang tertentu melakukan ini, saya belum sampai ke sana. tapi mereka merasakan pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat mereka lebih kuat, mereka merasa lebih sehat, ya. Nanti kita bisa cari sendiri sebenarnya, hmm, apa kunci-kunci bernapas di dalam tubuh. Ternyata betul-betul dapat dibuktikan bernafas itu adalah terapi kesembuhan dari berbagai macam penyakit, ya. Sebenarnya ini dimampatkan Oleh orang-orang yang non-Muslim juga dimampaskan Tapi kan sayang Kalau kita dianjurkan berjikur setiap saat Kalau kita itu Dibarang dengan jikur Nah tentunya ini akan jauh lebih baik Bisa menyebabkan dan menyentuhkan Dari berbagai masalah kalau Kalaupun nanti Kebetulan saya belum Praktif yang berjikur Karena memang Saya baru mengetahui dari praktek-praktek di naksaban itu Nanti data kalau mau lebih tahu bisa sebenarnya searching di Google Bagaimana mereka, ketika berbukir mereka arahkan dua jari Setiap bukir mereka arahkan dua jari di dada sebelah kiri Mereka arahkan juga gubur di bawah dada sebelah kanan dua jari Juga kejantung Itu nanti ada namanya Jukur-jukur lakita Jukur-jukur yang sangat lembut Yang diarahkan kepada tutup-tutup Jadi ada tutup-tutup Di dalam diri ini Jadi diarahkan jukur Ketutup-tutup yang dimaksud Ya, saya kira nanti kita bisa Sama-sama lihat jukur Dalam kawal Pahamuk-pahamuk Pernapas yang diiring dengan bukir, saya terus terang belum melakukan itu, sepatu pengalaman, banyak teman-teman saya, mereka merasakan pengalaman yang luar biasa, di dalam menangkap dan menahani secara siaran di dalam diri ini, saya kira... maka itu bisa kita buat lebih jauh sedikit sepat karena semalam ini tidak mengalami penyelamatkan teknik yang sendiri maksud tapi sebagai bandara begitu lah ada tutup-tutup tertentu di dalam diri ini kalau nanti yukur untuk arahan ke situ insya itu bisa menjadi terapi untuk kesehatan dan penyelamatan dalam tubuh kita unggap seorang diri itu Pak tutup dengan reaksi, Pak ini. Silakan, Pak. Pak Ustadz, saya ingin menganggap ini apa pelajaran yang lambasannya ada tersebut. Saya kira untuk bisa mengambilkan kepada Ustadz semua kalau justrunya ini justru yang Ustadz mungkin Ustadz juga kan? nanti oster bisa menjelaskan untuk kita alasan ini yang menurut luar biasa sama saya jadi kalau bisa teman-teman mau download di android ada di mana-mana ada saya kira nanti bisa memberikan kami luar biasa terima kasih makasih baik terima kasih pak sekarangnya memang saya kajian ini Sudah hampir dua tahun di Istiqlal sampai saat ini Tapi itu belum selesai Karena terus semakin cukup lagi Semakin penasaran kita Tapi ya, saya kira Masalahnya disini Namun tadi yang seperti ini sama mudah Itu kita nanti ya Tapi apalagi hikmah-hikmah dalam kita tahu kan Ada ribuan di situ. Ya, Kalau sudah dua tahun ke-tapi Dua tahun saja Masih masih kita berpenantar saja, dan kalau tu karena diri untuk tempat-tempat selebriti kita itu, saya menjadi sangat kurang. saya nanti saya usahakan akan saya sampaikan ini nanti saya bisa maka sihir saya mengambil nanti untuk sesuatu yang lebih ini dan kemarin sudah saya siapkan serahan nanti. sama katanya dalam bentuk web bahkan sebagian sudah live. Dia sudah live, kita akan belakang dia ternyata dia mau mencontoh nanti di zaman masa sekarang. Dan seluruh materi yang kesalahan-kesalahan di sini tetapi tepat itu masih tengah tanpa karena kita gabungkan itu dengan tahun nanti kita tidak enggak itu yang masih saya kira kita harus mengaksamakan selat mari sama kami dan bermuat di sekadar Allah lalu seluruh makin seluruh terkhusus orang kelas itu buat orang-orang yang kita cintai Dia orang-orang yang saat ini sedang menakut dan oleh Allah dia orang-orang yang hati yang menikmati terkutuk dan dikenduskan kepada Allah buat hati yang senang ini kami dari kemusyukan itu. Setelah habisnya dari Allah Taala berkata: "Aku telah menciptakan dengan ciptaan yang indah, aku telah mengaturlah dengan peraturan yang indah dan aku telah Kami pernah mengajar dengan sendir-sendir kekataan Kau, Engkau saja yang menghidupkan dan memasukkan kami, Engkau saja yang memberikan pastikan kami kekataan kami, ya Allah yang memberi kami, kami masih sering untuk melihat yang tidak kami Kami sendiri kami, ya Engkau beri kami, perlu untuk mendengar yang sia-sia kami, Kalau beri tu는 tapi kami cima demi keterkuan tidak mencupkan diri hai Cherhwi Ikau beri kami tangani, tapi kaminek yang menjadi jangin diri dan bohong kami tangi, tapi kami yang tapi kamiogi kami diri yang menuju setiap Frankん yang Suara spasifik yang akan itu menjauh lebih besar dan lebih besar dan menurut saya Allah yang menurut saya dan menarik kepada kami Allah Kalau kita menurut dan menarik kepada kami tentunya akan menjadi menjadi seberat dan lebih besar itu menurut Ya ini bagaimana itu menurut saya tidak mengingatnya dengan mengingatnya karena itu mudah lagi Kalau saya harus mendengar kami dan si bimu mengingatkan penyiasan takdirannya. Dalam keselamatan kami tidak bisa berperiak mengatakan ini, itu juga sangat mengingatkan ini. Dalam perambil takut kami, teman-teman berlari ke teman-teman, kita sulit mengagumkan yang mencabut semakin dalam anggil keamanan itu kita berikan ini, sesuai ini,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 Yang penting kita akan sebagai anak zaman yang terbimbing pada seadanya atas oleh oleh seorang yang bersikap baik tidak ada sesuatu yang penting kita akan lalui. yang seminggu ini hidup menghidup tangan dan ganti kami di pala dan rupa Asi kami sering berasal kepada kami Menyemakkan sebagai matang kami telah kita tidak mengekongkan oleh sepatahnya Tidak mengingat kami lupa tentang kibosan yang kita Tentu kami sabit Tentu kami menempat kami lakuin Tentu kami berkongsi Tentu kami berkongsi Tentu Yang menutupi dalam begitah energy Jadi segunda Having percent Mereka mesuling Bila O deficient namun暗記ко dan kami juga tidak yemulasi Ana Karena kami Ya wariswa Pertama dan francэ Dan kemungkinan hshirt Kami akan dan bertanggungjawab. Kami ini dan dan Kami tuisip orang yang kami kami kami I'm going to get